sa nya berita malam Assalamualaikum Saudarlon, berita malam edisi hari ini Sabtu 14 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah. Mendagri hadiahkan rumah untuk Zuhri. Belarekonstruksi kasus pembajakan gesik Polres siapkan puluhan personel. Gedung pemerintah terlantar Pemkab Singkil diminta hibahkan ke desa. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Sudarlun Kementerian Dalam Negeri menghadiahkan sebuah rumah kepada Muhammad Zohri, seprinter muda Indonesia yang berhasil menoreh prestasi juara di kejuaraan dunia atletik U20 di Finlandia. Rumah tersebut terletak di Taman Bangsal Residenz Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tak jauh dari rumah keluarga Zohri yang juga ada di Lombok Utara. Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo mengatakan kadu rumah untuk Zohri adalah tanda terima kasih dari mendagri atas prestasi yang ditorehkan anak muda dari Lombok Utara tersebut. Keluarga besar Kemendagri memberikan apresiasi kepada saudara Zohri, sebuah rumah di Bangsal Regensi, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Menurut Cahyo, rumah untuk Zohri akan diserahkan secara simbolis pada pelari muda itu saat telah tiba di tanah air. Saat ini Zohri masih berada di Finlandia. Rencananya Zohri juga akan diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Presiden juga telah memerintahkan agar rumah keluarga Zohri yang berdinding bilik bambu dipugar. Sedat lun gedung milik PMK Aceh Singkil di desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara terlantar. Akibatnya mengalami kerusakan berat sebab dibiarkan bertahun-tahun tidak terurus. Gedung pemerintah yang terlantar antara lain rumah dinas peternakan dan kantor kadin. Kedua terletak di pinggir jalan Singkil Utara, kawasan Gosong Telaga Barat dalam kondisi dipenuhi semak belukar dan bangunan mulai lapuk. Terkait terlantarnya bangunan ini, kepala desa Gosong Telaga Barat Arfan meminta Pemkab Aceh Singkil menghibahkan ke pihaknya. Menurut Arfan, pihaknya membutuhkan bangunan untuk dijadikan kantor desa sebab selama ini kantor desa menyewa rumah warga. Ia juga mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan pinjam pakai rumah dinas peternakan untuk dijadikan kantor desa. Sudah puluhan personil Polres Aceh Utara akan mengawal rekonstruksi kasus pembacokan Gesi Matang Cibrik Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, Rusli Aji yang akan diadakan pada Senin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Reka ulang ini diadakan penyidik untuk mendalami kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Gesi Matang Cibrek Rusli Aji 20 Juni 2018 meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Cutmutiya setelah kepala dan lengan kirinya terkena bacokan parang. Tersangka pembacok adalah Ilyas warga Kecamatan Lapang Aceh Utara telah diamankan di Mapolres Aceh Utara bersama barang bukti karena setelah kejadian langsung menyerahkan diri ke polisi dan menyerahkan barang bukti sebilah pisau dan arit. Kasa Treskrim Ibtu Rizki Syah mengatakan, namun untuk mengetahui kronologis detail kejadian tersebut dan untuk mendalami kasus itu, penyidik akan mengadakan reka ulang dari lokasi kejadian. Dalun badan legislasi DPRKPD, Mahfudin Ismail mengatakan Pemkap dinilai lemah karena sampai 11 Juli 2018 belum mengajukan program legislasi terhadap lima rencana rancangan kanun pada tahun ini. Kelima rakan tersebut adalah rakan kawasan tanpa rokok, rakan pengelola barang milik daerah, rakan pokok pengelolaan keuangan daerah, rakan retribusi pengelolaan menara telekomunikasi, dan rakan ketertiban umum. Ketua Banlek DPRK Pidi Mahfudin Ismail menambahkan sebenarnya Banlek DPRK Pidi merencanakan menginisiatif rakan tata kelola adat mukim Pidi, karena belum diajukan sehingga prolek rakan belum bisa dibahas. Menurutnya DPRK PD telah menyurati Pemkab PD mulai Januari dan Februari 2018 supaya menyampaikan prolegrakan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Saudarlun anggota Komisi Hukum DPR RI, Asrul Sani meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera memproses hukum Oknum Polisi yang melakukan aksi pemukulan dan penendangan terhadap dua orang ibu dan seorang anak. yang menyebut Oknum tersebut telah bertindak sewenang-wenang. Ajun Komisaris Besar Yusuf melakukan aksi penendangan serta pemukulan terhadap dua orang ibu dan seorang anak di sebuah minimarket di Bangka Belitung. Tindakan ini terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Yusuf terlihat beberapa kali menendang seorang ibu paruh baya yang duduk bersimpuh. Yusuf menduga dua ibu dan seorang anak tersebut melakukan pencurian bersama empat orang lainnya di toko tersebut. kekesalan Yusuf kian memunca lantaran terduga pencuri tidak mau mengakui perbuatannya. Menanggapi hal itu, Jenderal Tito lantas melakukan mutasi jabatan kepada Oknum Kepolisian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kilas Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Belitung. Sudah lutus 33 penumpang maskapai Rian dilarikan ke rumah sakit setelah penerbangan FR 7312 dengan rute Dublin, Irlandia menuju Zadar di Kroasia mendarat darurat di Frankfurt, Jerman kemarin. Menurut keterangan polisi pada Sabtu, pendaratan darurat itu disebabkan hilangnya tekanan kabin. Dari mereka yang terluka beberapa diantaranya mengalami pendarahan di telinga. Dari flightradar24.com terlihat bahwa pesawat tersebut turun dari ketinggian 37.000 kaki ke 10.000 kaki hanya dalam 7 menit. Rian R menyebut bahwa pesawat mendarat dengan normal, penumpang diturunkan dan beberapa mendapat perawatan medis. bicara kepolisian Jerman menyebut 33 dari 189 penumpang dirawat di rumah sakit, beberapa dengan pendarahan di telinga dan beberapa lagi masih dirawat hingga Sabtu.